Mitra Mitrobisnis, harga bahan pokok yang melambung tinggi menjelang lebaran hampir selalu menjadi event tiap tahun yang bukan saja dikeluhkan masyarakat tapi juga pengusaha. Pemerintah dikatakan tidak hadir dan tidak bisa menjamin kestabilan harga di masyarakat. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Apindo, Franky Sibarani. Pak Franky, apa komentar Anda melihat kondisi ini? Ya, sebetulnya saya lihat memang problem besarnya itu lebih kepada koordinasi di tingkat kementerian. Jadi beberapa hal yang terkait dengan pemenuhan komoditi, yang sebutlah misalnya enam komoditi utama yang mengalami kenaikan belakangan ini, ya seperti bawang merah. Kemudian cabai, nah sebetulnya itu kan bagaimana mekanisme antisipasi terhadap potensi kelangkaan barang itu sendiri nah, saya melihat bahwa di dalam koordinasi di tingkat kementerian ini memang kementerian yang mengatasi masalah produksi, ya dalam hal ini kementerian pertanian, memang tidak secara utuh terbuka di dalam melakukan prediksi atau antisipasi itu sehingga yang menjadi korban adalah masyarakat, bagi contoh misalnya kondisi bawang merah misalnya. Nah bawang merah ini baru kita ada rapat tadi dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Perusahaan dan juga Kementerian Pertanian yang dihadiri oleh Pak Sekjen itu secara terbuka bahwa memang masalah bawang merah ini karena adanya kemarau basah jadi panen lebih cepat. Tetapi kan konteksnya kalau memang Kementerian Pertanian yang memang melakukan pembinaan di dalam konteks produksi produk pertanian ini tentu bisa menyampaikan secara terbuka bahwa ada potensi kekosongan barang sehingga pemerintah dalam arti Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan membuka keran impor untuk itu nah tetapi selama ini selalu yang muncul di permukaan adalah barang aman, produk aman semua terkendali, suplai dari produksi dalam negeri tercukupi nah hal, hal seperti ini tentu yang dikorbankan pada saat di sekarang adalah masyarakat dan juga berbagai industri juga pasti juga dikorbankan gitu ya terkait dengan misalnya industri bumbu yang harus menggunakan bawang dan juga cabe tentunya. Banyak pihak mengatakan solusi short term untuk saat ini adalah kita melakukan impor. Apakah Bapak setuju? Saya kira ya, memang itu harus dilakukan ya untuk beberapa komoditi seperti misalnya daging sapi, kemudian cabe dan bawang ya karena tidak ada pilihan lain. Dan itu yang bisa dilakukan. Tetapi masalahnya adalah apakah proses di dalam persetujuan importasi tentu ada masalah teknis yang harusnya diproses di Kementerian Pertanian itu cepat atau lambat gitu nah kalau itu memang cepat diputuskan tentu Kementerian Perdagangan akan cepat juga mengeluarkan izin import untuk importer yang telah disepakati tentunya oleh uh, pemerintah dengan mekanisme yang ada, nah kemudian baru dilakukan importasi, karena seperti daging saja kalau misalnya itu harus melalui laut mungkin sudah butuhkan 10 sampai 15 hari langkah dari Kementerian BUMN dalam hal ini mendukung bulog untuk melakukan ...importasi melalui udara itu adalah langkah yang tepat. Tapi sekali lagi bahwa saya yakin bahwa kendala atau kondisi yang terbesar itu adalah lebih kepada kementerian produksi. Dalam hal ini kementerian pertanian yang tidak secara... Tidak secara proporsional terbuka sehingga terjadinya e, kevakuman atau kekosongan ya karena adanya data-data yang selama ini katakanlah yang seharusnya kita sudah melakukan antisipasi tetapi selalu di, diungkap disampaikan ke publik bahwa stop aman, produksi aman. Kondisi ini seharusnya sudah bisa dia oleh kementerian yang melakukan pemeriksaan terhadap uh, pertanian itu sendiri sehingga secara terbuka bahwa memang ada ada kekosongan yang harus diisi oleh impor gitu seolah olah sekarang itu impor itu seperti mendadak kan kita lihat tuh oh, impor itu tiba tiba ini barang ini kurang oleh impor kemudian cabai kurang impor gitu ya nah menurut saya itu kan tidak bijak artinya sekali lagi semua proses ini kan berawal dari prediksi atau mengamankan supply dalam negeri. Nah, supply dalam negeri itu hanya bisa kalau Kementerian Pembina dalam ini Kementerian Pertanian itu tepat dan akurat di dalam melihat semua stok yang ada, melihat semua iklim yang ada, melihat semua mekanisme supply dalam negeri itu secara utuh. Demikian Ketua Apindo, Franky Sibarani. Saya Wendy Lim.